should've h a known you were bad news From the bad butt, hammers and the tattoos Most guys only want one thing But I'm undecided trying to figure o u t e a statue i t h e r way though, I think you want to test drive Cause oh, you're so much better than the next guys And a little trouble only for a g o a t time So all the n o r m y l red flags h e y r e good Don't you come and think if you're bum And d o bore i s e e m s like trouble to me I can't tell by the way that you leave And the way that you kiss your teeth No, n e v e r bad news. マーナー Kamu ini masalah buat peserta yang lain, ya. Karena kamu selalu tampil buat aku maksimal. Walaupun kadang mungkin minggu-minggu sebelumnya lebih baik, tapi kamu n gak g pernah n gak g baik gitu menurutku. Jadi kamu selalu pertahankan itu. Terima k a s banyak, p a Satu hal ya secara vokal aku kasih tau, h suara kamu tuh clear ya. vokalnya a i u、e、n y a tuh kerdengar enak banget gitu. Jadi、Asik. itu menjadi salah satu kekuatan kamu. Jadi warna suara kamu tuh bener-bener udah、uh, disukai... ...para pecinta kamu di luar sana sekarang.、Asik. Ya? Selamat sekali lagi luar biasa. Terima kasih banyak.、Uh, Johan. Ya Bunda.、Uh, saya dari awal ngeliat kamu tuh gak tau kenapa kamu tuh mempunyai aura uh, bukan uh, warna vokal gospel. Cara nyanyi gospel yang luar biasa dan mungkin satu-satunya penyanyi gospel dia ada di Indonesian Idol adalah kamu aja. Paling kuat adalah kamu. Dan、uh, kamu berhasil membuat para juri i t u goyang. Kita tidak standing ovation tapi sepertinya kita dengan goyang aja tuh menikmati udah. Kita udah happy banget. Dan、uh, menurut saya kamu、uh, starnya t kuat banget ya. Star kuat banget, saya pengen tau kamu dari kecil emang s e n a n g denger lagu-lagu gospel apa gimana? Atau mungkin di tempat ibadahnya sering nyanyi bareng atau mungkin denger-denger lagu gospel, lagu siapa? j o a n suka denger lagu gospel itu lagunya Don Moon tapi memang dia tidak kayak suaranya j o a n yang... Ya ibu. a d a d a n g d a n g d a n maksudnya. Gimana suaranya? Beda. Beda suaranya. Cuma bisa satu kali. Ya <tuk> <tuk> kalau maksudnya kayak ada gross-grossnya. Tapi kalau untuk Johan suka main Disa jadi lebih ke penyanyi gospel gitu kak. Ya pertahankan gospel kamu karena sangat jarang penyanyi gospel ada di Indonesia. Mungkin、oh. cuman kamu s a t u s a t u n y a yang saya lihat、oh. s a m p a i detik、serang. ini. Jadi sukses buat Johan, mudah-mudahan sukses menjadi penyanyi gospel Indonesia. <tuk> Johan, aku boleh ngomong ya. Johan. Kamu keren banget malam hari ini, aku seneng sekali dengan gaya kamu, keren banget sesuai dengan karakter kamu. Kalau aku boleh kasih satu masukan, aku suka tadi opening kamu, attitude ya, attitude kamu di atas panggung tuh keren banget. Tapi ada beberapa part yang menurut aku kayak kamu terlalu memikirkan koreo kamu tapi agak lepas dikit gitu rasanya aku ya, begitu temponya agak slow, nyanyinya agak... Agak ada berhenti-berhentinya kamu agak hilang dikit. Tapi ntar kamu balik lagi. Jadi kalau misalnya kamu bisa terusin style kamu dari awal sampai akhir. Itu pasti jadi, jadi lebih keren lagi.、Yeah. Yeah. Sia. <laughs> Oke,、okay, thank you guys. Oke,、okay, thank you.